Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TPI dimanapun ada berada Alhamdulillah saya Bayu Aktara Kembali berkesempatan untuk menjumpai anda di pagi hari ini Tentunya di acara kesayangan kita yaitu acara Bengkel Hati Dan sebelah kanan saya sudah uh, hadir Ustaz Danu Apa kabar Pak Ustaz? Baik Alhamdulillah Sehat Pak Ustaz. Alhamdulillah, ih eh, nggak pernah marah nih konci, <laughs> <laughs> ya dan juga uh, acara ini seperti biasa disiarkan langsung dari Masjid An Nida TPI di mana sudah banyak sekali jamaah yang hadir baik dari Jakarta ataupun dari luar Jakarta Di antaranya ada rombongan dari Majlis Taklim Al Kohar Banjaran Kabupaten Bandung sebelah mana Bu Pak eh, ini di Oh, Oke okay. di depan, iya nggak banjir bu, bendung ya. Banjir, ya sekarang ada yang jagain rumahnya tapi terhanyut lagi rumahnya. Terus juga ada uh, rombongan dari Majelis Fatayat NU Tegal. Oh pie kabarnya bu, alhamdulillah pie yo. Terus saya mau ketemu sama rombongan. Pengajian Ar-Rahman Pemalang Waduh iya, iya. Berapa banyak bu rombongannya 60 orang Ibu-ibunya semua Wah 60 bapak-bapak Kesepian pas bangun pagi sekarang nih Terus juga uh, Rombongan al Musa ada Cianjur Waduh Dari Cianjur jam berapa bu Jam 1 siang Oh iya satu malam Sampai sini Barusan aja Oh <laughs> Iya iya iya iya Mudah-mudahan gak ngantuk sampai sampai nanti acara selesai ya Bu ya Dan pemirsa di rumah juga bisa ikutan Untuk berinteraksi dengan kami di Bekel Hati ini Caranya adalah menghubungi nomor telepon 87797000 Atau 021 87798000 dan pagi hari ini tema yang kita bahas adalah saling komunikasi Nah mungkin kalau yang sudah biasa e, mengikuti acara bengkel hati ini sering sekali ada satu musibah Ada satu penyakit yang berawal karena kita tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaan kita Marah salah caranya, kesel salah caranya Gak keluar Gak dibahas Gak dibicarakan Gak dikomunikasikan Apa yang kita rasakan Akhirnya jadilah satu penyakit Nah itu kita mudah-mudahan Kita gak sampai seperti itu ya Bu Auzi Bilamin Jalik Nah makanya caranya bagaimana Supaya bisa mendapatkan Atau berkomunikasi Dengan cara yang islami Yang baik dan benar di mata Allah sama-sama kita bahas pagi hari ini Mungkin Ustadz Danu bisa membantu Kita semua nih Pak Ustadz iya. Gimana caranya komunikasi yang baik itu Seperti apa sih Pak Ustadz Iya <tuh> Sebenarnya di dalam Islam itu Komunikasi itu sudah Ditentukan jadi Sebelum ada permasalahan Yang lebih panjang Lebih emosional Itu muncul Memang kita diminta untuk kita saling komunikasi yang baik makanya eh, komunikasi ini sebenarnya sangat penting baik dalam bernegara ya kemudian baik di dalam rumah tangga kemudian di dalam pekerjaan, bekerja kemudian banyak hal deh kita juga mau jual beli harus ada komunikasi juga ya. Bicarain ya, boleh. Pembicaraan yang baik. Jadi komunikasi ini bukan hanya komunikasi sekedar lisan ketemu lisan, tidak sekedar komunikasi seperti itu, tapi juga membicarakan tentang sesuatu yang bisa nantinya bisa menjadikan yang tidak baik itu diawali dengan komunikasi. Nah, makanya. Uh, ada umpamanya kalau ada suami istri mau cerai, nah itu kalau ngomong itu udah gak akan ketemu Maka mediasinya pengadilan agama, <laughs> kan begitu ya Waduh. Jadi komunikasi itu penting sekali, uh, kita tidak boleh uh, bermain-main walaupun kelihatannya kan gampang Komunikasi orang-orang yang tidak suka ya demonstrasi Waduh itu bentuk komunikasi juga ya Pak Ustadz Iya komunikasi Benar atau salah tapi cara kayak gitu Ya kalau demo demonstrasi sih sebenarnya Kalau masih hanya sekedar lisan demonstrasi sih gak salah ya Cuma kalau sudah melampaui batas ya Salah Anarkis gitu ya Pak Anarkis itu salah Jadi itu ya. bukan komunikasi yang baik istilahnya Jadi saya juga enggak yakin kalau saudara-saudara kita yang demonya anarkis itu sering melihat acara bengkel hati itu. <Gun> ya. Justru mudah-mudahan teman-teman ya. yang anarkis itu harusnya nonton acara kita Pak Ustaz. Gimana mau nonton ya kan. Bisa. Karena mereka rapat sampai pagi habis itu tidur. Nah, gitu, ya. Ya. <Gun> iya. Susah sekali. Tapi... Saya juga berdoa mudah-mudahan teman-teman yang sering demonstrasi itu menonton acara kita oh, Sehingga in. bagaimana demonstrasi yang baik itu uh, akan tercapai Karena kita-kita itu kalau ada demonstrasi itu udah, udah pusing mikirnya kan begitu ya Banyak yang dilamak juga sekarang Macem-macem belum nanti begitu. kaca pecah kan begitu Ya kalau ada apa namanya ada yang bayarin kan gitu. Ya? <tuh> <gak> kalau enggak ada kan susah. Komunikasi ini sangat penting karena memang dalam salah satu firman Allah taala menceritakan ini. Faqfu anhum wastaghfir lahum wasywirum fil amr. Jadi Ali Imran 159 ini menceritakan dalam maafkan mereka. Nah, ini kalau sudah terjadi sesuatu, iya. Kemudian mintakan ampunan kesalahan dan dosa mereka ini kalau memang sudah berantem dan kita memang diminta menjadi seorang yang tenang, yang sabar yang arif, yang bijak orang yang bersalah kepada kita itu diminta oleh Allah Ta'ala agar kita mendoakan mereka jadi, wastafirullahum ini salah satu ibadah juga jadi, memaafkan ini gak hanya cuma sekedar alat komunikasi saling memaafkan, tapi ini ibadah, ini amal soleh kalau kita ada masalah dengan Mumanya dengan pejabat kita ditolimi kita memaafkan amal soleh. Pejabat ditolimi dengan kata-kata baik memaafkan amal soleh juga. Jadi Ka saling memaafkan. Saling memaafkan apa itu, apa itu, apa itu. Sebenarnya, jadi Kalau kita itu saling memaafkan, saya yakin Indonesia itu nanti akan menjadi negara baik. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau, kalau kita itu baru dikritik dikit, itu sudah kebakaran jenggot, susah <laughs> sekali kan begitu? Ini enggak akan selesai, masalah ini enggak akan selesai. Iya, Jadi coba kita tenang. Juga sama yang demo atau yang bagaimana juga sama. Juga Bapak Ibu di rumah sama juga. Jadi kalau mamanya komunikasi itu yang baik. Jadi komunikasi itu jangan mamanya maunya begini, enggak bisa. Wasywirhum fil amr, ya. Musyawaralah kamu dalam urus, segala urusan duniawi. Jadi semua urusan duniawi kita disuruh uh, bermusyawarah. Semuanya. Baik di rumah tangga kita dengan anak Kita disuruh musyawarah Anak gak ngerti tentang mata pelajaran ditanyain Kan Wede kan musyawarah juga Kamu gak hmm. bisa kenapa nak Kamu gak bisa kenapa dek Kan gitu Kalau mamanya kayaknya pelajaran sekolah kurang Ya dilesin Nah ini musyawarah orang tua yang bertanggung jawab yeah. Nah disinilah Pentingnya komunikasi Islam mengajarkan Jadi jangan kita semaunya sendiri Kalau kita semaunya sendiri Coba Ini kita kita lihat ya Komunikasi iya. Ini saya melihat Saudara-saudara kita yang sering demonstrasi Itu merusak mobil orang Merusak vidah motornya Ini ya Coba pertanyaan saya Saya balik Kalau motornya dia dirusak Mau gak kira-kira eh, Gak ada yang mau Pak Makanya otak-otak setan itu Harus dihilangkan sebenarnya eh, Gak akan mau coba kalau dia punya istri cantik digoda mau enggak kan sama aja itu marah dong Harusnya enggak marah kalau dulunya dia yang rusak mobil orang Oh kena digoda apa? ini istrinya diam aja dia <laughs> Karena dia harus mengingat bahwa dulu, dulu dia rusak mobilnya orang kan gitu <laughs> ya Habis itu dia istrinya digoda dia kawin lagi Ah <laughs> <laughs> enggak ini, ya ini ada suatu hal yang harus kita perhatikan saudara nah. saya yang sering demo janganlah merusak kendaraan Janganlah merusak rumah. Kalau kita punya rumah dirusak mana ada kita pasti marah. Iya iya. Kecuali orang yang memang nggak hobi marah rumahnya dirusak ya diem aja. Mobilnya dirusak ya diem aja. gitu ya. Hanya dimaafkan, dimaafkan, dimaafkan. Susah cari orang kayak gitu ya. Tapi sama juga kalau yang di rumah, Pak Ustad, ibu-ibunya demo ke bapak-bapaknya karena mungkin bapaknya sering pulang malam, jadinya ibunya demo kalau mau masakit itu enggak boleh juga ya Pak Ustaz. Enggak boleh. Sebenarnya gak mau bikinin minum, bikin minum lagi? Kenapa? Oh, enggak mau bikinin minum lagi. Enggak boleh. boleh kalau ya, itu ya. mah tanggung jawab. <gak> jadi kalau bapaknya sering pulang malam, tanyain kenapa. Kalau bapaknya bilang, "Bu, saya nyari uang beneran di Allah Udah biarin aja. Iya. Mau pulang malam, mau pulang pagi, yang jelas tanyain, "Bapak sholatnya gimana?" "Alhamdulillah, sholat saya tidak tertinggal." Amin. Dah, selesai. Oh, jadi enggak okay. perlu kita protes. Tapi kecuali ya Ya, satu-satu minggu ada yang ada yang enggak ada enggak pergi, <tuk> Itu mah bukan yang lain. Nih. <tuk> Jadi dikomunikasikan. Kan ini kan komunikasi. Yang paling penting adalah bagaimana menyampaikan apa yang dipikiran kita supaya nyampe dengan cara yang baik gitu ya Pak Ustaz ya? ya. Jadi intinya si. adalah kita jangan sampai merusak suatu hal, merusak di bumi, kendaraan, rumah, itu enggak boleh Allah melarang dan itu haram hukumnya. Nah, Wala itu situ fil art baca Diceritakan janganlah membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memberikan kebaikan. No. Allah aja melarang jangan membuat kerusakan di muka bumi. Kalau Allah bilang jangan, kok merusak? nggak usah motor kadang-kadang saudara kita maaf maaf ya polisi itu dipukul oh, ini lebih ini saudara-saudara kita ini kalah apa kesetanan saya juga nggak tahu ayolah saudaraku yang sekarang lagi nonton acara bengkel hati yang hobi demo demo lah yang baik saya setuju benar, iya. ya demo yang baik jadi kalau demo nggak cuma Bawa yel-yel tapi bawa uang banyak gitu Jadi <SILENCIO> <SILENCIO> bagi-bagi itu ya Pak Ustadz? Bagi-bagi Itu, itu. sedakah namanya iya Oke nanti kita terusin lagi Pak Ustadz <SILENCIO> Yang jelas nih mungkin tanggung jawabnya bukan cuma yang demo Tapi kalau misalnya ada bapak, ibu, yang anaknya suka demo Atau saudaranya suka demo Saatnya untuk kita saling mengingatkan kali ya Karena kalau kita memiliki cara komunikasi yang salah Ada juga akibatnya Akibatnya bisa berbentuk penyakit Penyakit apa aja yang timbul Nanti kita bahas Termasuk juga hari ini kita akan membahas seputar Kanker payudara Dan nanti kami akan kembali setelah Waktu sholat subuh Karena sudah masuk waktunya subuh Untuk wilayah DKI Jakarta e, Dan sekitarnya Mari sama-sama kita melaksanakan ibadah Dan bengkel hati akan kembali sesaat lagi Kepada ya, pemirsa TPI yang berbahagia dimanapun anda berada, alhamdulillah uh, kami telah melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid An-Nida TPI ini. Dan pemirsa yang ingin sama-sama melaksanakan salat subuh di Bengkel Hati bersama kami, sekaligus bersilaturahmi secara langsung dan nusadanu, anda bersama rombongan kami undang juga untuk sama-sama mengikuti pengajian setiap hari Minggu dan Senin jam setengah lima sampai jam enam waktu Indonesia Bagian Barat. Tapi sebelumnya kami mohon Anda mengirimkan surat konfirmasi terlebih dahulu ke nomor fax 0218408919. Jadi sekali lagi, kalau Anda bersama rombongan atau jamaah pengajian Anda ingin hadir di bengkel hati, jangan lupa kami mohon untuk mengirimkan surat konfirmasi terlebih dahulu melalui nomor fax di nomor 021840 8919 supaya kami juga bisa menyediakan tempat untuk Anda besar perombongan dan uh, seperti janji saya tadi bahwa hari ini uh, di bengkel hati akan juga dibahas mengenai penyakit kanker payudara tapi sebelumnya sama-sama kita akan menyaksikan satu tayangan yang menceritakan tentang penyakit seorang ibu yang menderita lemah otot nah apa penyebabnya dan bagaimana Solusi yang diberikan oleh Sat Danu Sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini Assalamualaikum. Selamat datang Iya, sama-sama Aduh ini Ibu lagi sakit apa ini Ini apa ibu saya itu agak Ini memang sakit beneran apa Gaya-gaya <laughs> Sakitnya kira-kira Abis kemarin 3 bulanan yang lalu Eee uh -huh. uh, itu tiba-tiba lemes gitu, matanya terus, nutup. matanya nutup. Kalau pagi kalau pagi itu buka. Kalau udah siang sore udah agak nutup. Nanti pagi buka lagi. Lempaknya. Pertama dari kelopak, terus lama-lama di kaki lemes, tangan nggak bisa angkat lemes juga. Terus hmm. ke dokter saraf, hmm. katanya sakitnya miastenia grafis apa itu menyakitkan aneh <tik> Kelemahan saraf oh, e, untuk um, saraf motorik yang untuk mengantarkan perintah ke otot. Sini penuh nggak rasanya? Iya. Oh, woi. Iya. iya. iya. <tik> Mama suka tidur oh, Jadi sebelum sakit tuh suka susah tidur, kata dokternya, boleh deh minum obat tidur satu kalau nggak susah tidur, tapi lama-lama mungkin nah sekarang menurut mama kalau udah minum pun tidurnya juga cuman bisa sebentar gitu oh. <laughs> Tapi kalau bangun tidur itu mudah, bicaranya gampang, ya, terus ya, nalen enak. Ya. Tapi kalau udah siang, beliau udah kecapean berarti nalen udah susah. Oh. Terus ngomongnya juga susah. Tapi besok paginya lagi, agak berenang. Kalian kan kalau lagi kondisi bagus, beliau gampang berjalan kalau sejak apa-apa. Oh, kalau sekarang karena kondisi mungkin lemah apa agak lagi susah. Uh. Oh gitu. Kalau saya melihat ibu ini. Uh, saja ada masalah, ada masalah, masalah yang pernah tahu dengan keluarga, dengan orang-orang dekat yang ibu nak cerita. Kemudian ada pikiran kadang-kadang kenapa sih ini kok seperti ini. Nah, itu yang ingin belajar mikirin. Ya. Nah, itu. Wah, itu, itu masih belum sakit mikirnya. Biasanya seperti itu. Nah, mulai kalau sudah kita ada ada rasa agak putus asa kemudian berpikir tuh kayaknya um, malas-malesan nah ini biasanya mulai uh, tubuh ini mulai mengikuti ya seperti itu Jadi, Jadi, malah cuman, malah. ya itu dia sebelum ibu sakit seperti itu nah sebenarnya perilaku inilah yang harus kita ketahui dari mana sih ketakutan kita sehingga Allah memberikan pelajaran jadi harus evaluasi dulu apa, ya, yang mana ya, nah, Itu harus dikoreksi dulu, kemudian ketemu, apa oh, masalah yang ini apa ya, nah, mulai ketemu kemudian kita doa. Nah dalam doa itulah mulai nanti Allah memperhitungkan. Kalau doa itu tepatnya Insya Allah bisa, Insya Allah bisa. Sabar, Karena dari melihat kasus yang tiap pagi kok lebih enakan kan begitu ya, Ibu saya di desa ya mohon Ibu bisa istiwa. Ya. Astaghfirullahal azim. Ya. lirih lilihat jalilahnya. Bisa bisa dimulai itu ya. Saya langsung mencoba untuk membantu yang lainnya. Ibu silakan istiriharaja lilihatnya. Ya. Ya Masih ayah itu plong itu ya itu <tik> Agak enakan badannya Iya Segeran dikit Agak ya Agak segeran? Badan oh iya, dengar ya. daripada sebelum saya datang Iya Walhamdulillah Iya benar nanti bisa sembuh deh. Amin, amin. ya, rober alamin ya. Ibu, saya pamit dulu bapak, saya pamit dulu mbak, saya pamit ya. dulu, amin Mudah-mudahan kita bisa lagi nanti nyanyi bareng-bareng Amin Masang mata bola <guk> Loncong Iya <guk> <guk> <laughs> Ada di Jogja juga itu ya iya. Saya panggil dulu Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah setelah tadi Ustadz Denu datang Dan mendoakan Ibu saya Ibu saya berangsur-angsur Rasa lemas-lemas yang tadi Sulit digerakkan Uh, sekarang berangsur-angsur lebih kuat Mudah-mudahan uh, Ini akan lebih pulih nantinya Apa yang Ustaz Danil nasihatkan tadi Kepada kami ternyata memang benar Semoga pengalaman ini Bisa bermanfaat buat saudara-saudara Kita yang lain yang yang... Ustaz DBI uh, Yang berbahagia Pengalaman ibu Yang mengalami penyakit lemah Syaraf motorik yang baru saja Sama-sama kita saksikan Bukan tidak mungkin kita alami juga dalam kehidupan sehari-hari dan semoga solusi yang diberikan Ustadz Danu bisa juga kita resapi, bisa kita jalankan juga. Semoga mudah-mudahan, walaupun tidak bisa ketemu secara langsung dengan Ustadz Danu, tapi kalau solusinya bisa kita jalankan, insya Allah mudah-mudahan kita juga bisa terbebas dari penyakit dan musibah yang lain kita alami. Amin ya rabbal alamin. Dan eh, penyakit yang kita bahas juga di episode kali ini adalah mengenai kanker payudara. Ini saya yakin bapak-bapak nggak -bapak pernah mengalami ini ya. Ada nggak sih pak Ustadz kanker payudara lagi-lagi? Uh, ada tuh kayak ada juga ya? yang meninggal. Itu sebabnya kenapa pak Ustadz? Kalau kanker payudara ini bukan yang urusannya bapak-bapak tapi ya ibu-ibu. Ibu, -ibu, ibu, -ibu kan? aja deh. Uh, Oke, okay. ini ibu-ibu tolong didengar baik-baik ibu-ibu. Salah satu aset yang berharga untuk kewanitaan itu <laughs> jangan sampai nanti gara-gara penyakit nih pak Ustadz. Iya, selama ini Saudara-saudara eh, kita eh, Juga Pakar kedokteran Itu belum bisa menemukan kanker itu awalnya dari mana Awal Kausa primanya itu belum pernah ketemu Tapi alhamdulillah memang sudah mulai ada banyak obat-obat kanker ya. ya Di sini yang harus kita ketahui adalah selama ini Memang e, banyak juga sih Menderita kanker payudara dari para jamaah Walaupun maksud saya Bukan banyak-banyak sekali tapi ada Tapi alhamdulillah banyak juga yang Sembuh jadi kanker payudara Itu diawali dari e, Sering emosi Yang berlebihan Khususnya kepada suami Atau pada anak ini prosentase Besar kemudian Juga baru kepada orang tuanya Jadi kanker payudara bisa dimulai dari benjolan dulu kalau benjolan ini muncul berarti seorang wanita ini eh, cenderung memang agak pendiam tapi emosinya pada suami atau pada anak atau pada orang tua ini termasuk agak kuat benjolan ini cepat sekali berkembang berarti pada waktu itu beliau menjalankan emosi itu sangat kuat sekali sangat kuat seolah aja menyimpan emosi apa Iya, jadi ada marah-marah atau gimana bos? Iya, jadi seseorang kan ada marah yang tersimpan di dalam dada kan ada, iya. nah itu akan akan menjadi benjolan pada payudaranya nanti. Oh. Benjolan itu akan semakin membesar, membesar, membesar, nah, seperti itu. Makanya juga e, banyak juga sih dari saudara kita yang kena kanker payudara yang diawali dari benjolan dulu itu, alhamdulillah sembuh karena memang Setelah mengetahui, kemudian beliau memohon uh, ampun pada Allah, kemudian minta maaf sama suami, pada anaknya, pada orang tuanya. Kemudian belajar untuk tidak emosi, tidak marah lagi itu benjolannya mengecil. Mengecil sendiri. Um, hmm. Jadi memang kanker payudara ini termasuk, uh, kalau yang namanya kanker ini sudah termasuk penyakit yang agak sulit ya. Jadi, tapi tergantung kankernya juga sih, ya kalau baru stadium hmm. 1, 2 sih. Insyaallah masih umur itu masih panjang kan? Amin. <laughs> Benar -benar Tapi kalau ya. bisa jangan sampai kena kanker. Itu iya. kan salah satu fungsi uh, bengkel hati ini kan begitu ya? Fungsi bengkel hati ini adalah pengajian akhlak. Jadi kita mencoba belajar bagaimana akhlak yang bisa kita lakukan terbaik di mata Allah kan seperti itu ya? Suruh. Kemudian manfaat dari kita melakukan akhlak yang baik ini adalah insyaallah Allah tidak akan memberikan suatu penyakit kepada kita amin nah ini salah satu manfaatnya jadi pengajian acara kita ini bengkel hati ini sebenarnya selain kita belajar bagaimana kita tidak emosional, tidak marah, harus komunikasi, harus benar-benar ditata lah hidup kita ya, ya selain itu nanti Allah akan memberikan bonus yaitu Insyaallah kita diberi kesehatan tanpa diberi penyakit yang berat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, jadi pemirsa juga yang di rumah uh, bisa ikutan nih ikutan gabung sama kita pengajian di sini. Yang jelas hari Minggu dan hari Senin jam setengah lima pagi sampai jam enam dan biasanya setelah acara on air selesai akan diikuti dengan acara off air yang langsung dipimpin oleh Ustaz Danu. Kami akan kembali saat lagi untuk itu jangan kemana-mana tetap bersama Bengkel Hati. Pemirsa Tepe yang berbahagia kalau bicara soal kanker payudara nih Saya jadi ingat saya punya uh, salah satu keluarga Yang um, kebetulan mengalami uh, musibah penyakit kanker payudara Dan kalau saya ingat-ingat memang orangnya itu pendiam Dan juga uh, kadang suka menyimpan emosi, menyimpan... Marah, nah itu mungkin bisa terhadap suami atau Terhadap anak, jadi mungkin nih pemirsa yang punya pengalaman yang sama Supaya tidak punya kita tambah parah Tidak stadiumnya supaya tidak bertambah besar eh, Supaya tidak tambah parah lagi gitu Dan juga buat kita yang belum mengalami Mungkin supaya tidak mengalami kanker payudara Sama-sama kita jaga ahlak kita, jaga emosi kita Karena eh, seperti Ustadz peringkatakan Bahwa penyakit itu tidak selamanya mungkin datangnya dari kuman dari virus tapi bisa juga datangnya dari hati dan disinilah di bengkel hati ini sama-sama kita belajar bagaimana mengelola hati supaya baik dan sempurna di mata Allah Subhanahu Wa Taala ya betul ya pak ya ya Bu, ya karena siapa yang nggak mau dapat rahmatan lil alamin Iya kan kalau dapat rahmat dari Allah apapun yang kita minta insya Allah diaminin dikabulin pak. Bu, siapa yang gak mau coba doanya dikabulin semuanya Oke, nanti kita terusin lagi Tapi sekarang Pak Ustadz saya mau kasih kesempatan Untuk jamaah yang hadir Supaya bisa bertanya langsung nih Pak Ustadz Ya gak apa-apa ya Oke, yang mau bertanya silakan Ibu monggo bu Sebutkan namanya asalnya dari mana Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama Hadis dari Majelis Taklim Majelis Taklim Al-Kohar Bandung. Iya. Monggo Bu, silakan bangga Kebetulan yang mau ditanyakan anak saya karena berhubung tidak hadir di proses. Bo boleh, boleh. Enggak apa-apa. Anak saya tapi enggak hadir boleh. di sini. Tetangganya juga enggak apa-apa. <laughs> Sakitnya habis. Pokoknya di sini Bu. <laughs> oh iya. Iya anaknya namanya siapa bu? anaknya Cetep Sutia Cetep Sutia, ya. Umurnya berapa 25 bu? dua tahun. Oh kenapa mas Cetepnya bu? Uh, itu penyakitnya lipom, kata dokteran itu. Lipom. Lipom di mana? di leher. Seluruh. Oh seluruh tubuh, benjol-benjol. Micnya di sini bu, ya. <laughs> biar yang di rumah juga bisa dengar suara ibu, iya <laughs> ya kan? Iya. Jualan gimana bu? Ya kalau Lipom ini analisa saya biasanya orangnya agak pendiam, tapi keinginannya kuat. Iya betul. Dia agak pendiam orangnya. Iya betul. Nah ini juga harus diubah karena pendiam ini akan pendiam ya, ya suatu yang didiamkan mirip seperti tumor, mirip seperti tumor ya, benjolan. Iya. Itu kalau benjolan di payudara berarti dia menyimpan marah kepada suaminya atau pada anaknya nih ceritanya. Nah, kalau ini ada lipom di seluruh tubuh berarti ini bukan menyimpan marah, ini mempunyai keinginan yang kuat mau melakukan sesuatu. Ini dari mana? Dari berapa umur berapa nih, Bu? Eh, hmm, 17 tahun. Oh, dari 17 tahun berarti beliau itu termasuk orang yang pendiam tapi menyimpan kuat suatu keinginan cuma jarang menjalankan nah ini yang yang harus disadari bahwa lipom ini juga termasuk sulit walaupun tidak bukan penyakit yang mengerikan tapi ini jengkelin kan begitu ya, ya. sudah sudah pernah ke dokter belum sudah di operasi tunggu lagi tunggu lagi iya Ya ini memang tidak bisa kita salahkan Saudara-saudara kita dari kedokteran Atau rumah sakit gak bisa Memang adalah salah satu lipom ini Caranya untuk menghilangkan Cepat atau lambat itu adalah komunikasi Jadi apa yang Diinginkan beliau, apa yang Beliau itu sering pikirkan, keinginan kuat Sekali itu dikomunikasikan Jadi bukan diam Nah itu yang akan menjadikan lipom dimana-mana Jadi harus komunikasi Harus cerita, nah kalau beliau Insya Allah mau cerita mudah-mudahan lepomnya bisa hilang deh atau atau gimana ya? Udah. Ya memang biasanya begitu, mengecil, mengecil, mengecil gitu aja. Ya, Bu. Ibu kayaknya kelihatannya enggak begitu mendiam. Yang pendiam siapa? Bapak apa ibu? Bapak. Oh, Bapak. Berarti benar enggak enggak salah. Kebetulan Bapak juga punya lagi. Oh, ya berarti itu. sama. Jadi intinya adalah sama-sama pendiamnya. Jadi hati-hati jadi bukan pendiam itu tidak boleh, enggak tapi kalau menyimpan sesuatu keinginan tapi diem aja gitu ya nanti bisa menjadi lipom, cobalah komunikasikan yang baik, nyantai, kayak kita ngobrol seperti ini itu insya Allah penyakit atau apa itu khususnya yang berhubungan dengan lipom, itu akan mulai hilang, cepat atau lambat kalau kita mau komunikasi dengan baik, insya Allah hubungan yang dengan lipom, insya Allah bisa tersembuhkan karena Allah Ya, nah, begitu Amin. ya bu ya paham ya. ya. Paham. Nanti uh, putra ibu putra apa putri? Putra. Putra ya. Nanti banyak-banyak mohon ampun pada Allah Taala kemudian uh, perilakunya dirubah. Ya. Jadi yang dulunya pendiam kemudian banyak mulai komunikasi yang baik ya. Terima Alhamdulillah. Ya. Terima kasih ibu. Mudah-mudahan kang cecepnya bisa sehat lagi. Jadi mungkin tugasnya anggota keluarga lain yang mengalami salah satu keluarganya mengalami lipoma ya ngajak supaya yang sakit ini mau cerita apa yang ada di pikirannya gitu ya Pak Iya Paksud, ya? pikiran, unang-unang hati, <laughs> ya, semuanya memang begitu makanya kalau mamanya saya lebih suka kalau memang, ini saya sih mm -hmm. subyektif saya aja jadi saya lebih suka kalau e, jamaah itu yang yang apa namanya bermasalah itu hadir sehingga bisa memahami Bisa, iya. ketemu langsung ya Nah, uh, di sini maksudnya mungkin Anda pemirsa Jadi Anda kami minta juga Supaya kalau misalnya punya uh, kesempatan Untuk bisa hadir bersama kami di pengajian beng bengkel hati ini Tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa Tapi bisa menghubungi juga 877-97-1000 uh, Atau 877-98-1000 Itu adalah dua nomor telepon yang Anda bisa hubungi Seperti sekarang ini saya yakin sudah ada yang tersambung dengan bengkel hati halo assalamualaikum salam dengan ibu siapa dan di mana dengan ibu umi di seruku ibu umi di seruku di seruku oke okay, ibu umi monggo langsung nolsetan ya ibu umi ya iya assalamualaikum mas kan alaikum salam wabarakatuh alhamdulillah saya bisa jumpa sama saya, saya, saya, saya, saya ini kan sudah ke dokter. kan sudah dua bulan. Oke, ini Pembengkakan rahim gitu katanya dokter. Apa benar rahimnya kenapa Bu? Pembengkakan. Rahimnya bengkak. kata dokter gitu. Oh, iya iya. minta solusinya apa Iya, pembengkakan rahim ya. Oke. Okay. Oh Ibu, itu pembengkakan rahim ini Sudah berapa hari atau berapa minggu, Bu? Sudah dua ya, bulan Sudah dua bulan, ya? ya? Ibu, sudah punya suami? Sudah Sudah punya putra? Sudah Paling besar umurnya berapa? Umurnya enam tahun, Maksud Enam tahun? Iya Oke okay. Saya akan mencoba memberikan salah satu gambaran dari Ibu pembengkakan rahim Berarti ada Di dalam rahim itu ada Peradangan ada situ, ya Iya. Ya. iya. E, pertanyaan saya Berhubungan dengan peradangan Berarti beradang itu Berhubungan dengan ngomel Atau amarah-amarah agak kecil Nah kalau ini ada rahim Berarti ada hubungan dua Rahim itu berhubungan dengan suami Kenapa berhubungan dengan suami Karena jadinya anak itu dengan, dengan suami Atau dengan anak Nah kalau ada peradangan di dalam rahim atau bengkak pada rahim, berarti ibu umi ada menyimpan kecengkelan kalau tidak pada suami pada anak. Pertanyaan saya benar apa ndaknya itu aja? Hah, <tuk> benar itu mas. Oh benar. Sama siapa cengkelnya ibu? Masering sama suami. Oh, ya makanya bengkak. Maaf ya Bu bercanda Iya <laughs> harusnya enggak Enggak <laughs> usah marah mas suami Masalah apa Ibu Coba ceritakan masalahnya apa coba. Masalah ini gitu aja deh Enggak usah panjang-panjang Ini gitu aja Uang belanja Masalah apa coba <laughs> Iya ini... enggak pernah di rumah aja Enggak pernah di rumah Pak Ustadz Enggak pernah di rumah Kok bisa jadi anak gimana caranya Kalau enggak pernah di rumah <laughs> Bang Toyub jangan-jangan nih suaminya nih <gat> ya, eh ibu umi sebulan sekali oh sebulan sekali kan jelas ya sebulan sekali terus uh, putranya ada berapa putranya ada dua dua bisa ya satu bulan sekali bisa jadi dua itu ya bu yang setahun sekali aja bisa mau tanya bu Bumi saya mau tanya Eh, maaf ya ini maaf Sebenarnya saya gak ingin, eh, gak, gak ingin Meletihkan enggak Tapi kerja suami apa? Maaf kok bisa pulangnya sebulan sekali itu apa? Supir gitu super, super, super, super. Supir pribadi Supir pribadi? Oh Supir pribadi Ibu sama suami di Brebes Tapi oh. bosnya di Jakarta begitu? Iya di Bandung gitu Oh Ya wajar lah dia, Tapi kalau di rumah suka kan sehari itu cuma main terus itu total saja. Apa maunya main? Hah? Iya, istruminya gitu Oh. Sih. Sekarang yang mau saya tanyakan main apa Bapak, Bu? Bekel, <laughs> bekel Pak Ustaz. Main yeah. kartu. Iya. <laughs> main nah. <laughs> main apa <laughs> Bapak Ibu? Kucing-kucingan Pak Ustaz. Bumi Iya loh, si mainnya apa? Mainnya apa bapak? Main ke rumah teman-temannya gitu. Oh, ibuminya nyaris membentuk ini pikiran saya. Jadi, jadi gini salah. aja ibu Umi, kalau mamanya bapak itu main ke tempat teman-temannya, ibumiku aja nggak apa-apa. Jadi ada kesan nggak usah jengkel. Ini kan intinya begini nih, yang saya takutkan kalau ini ada pembengkakan rahim. Kalau hanya cuma bengkak saja sih nggak ada masalah ya. Nanti kalau ada peradangan kemudian radang menuju ke arah infeksi, kemudian mulai ada keputihan, kalau dokternya ini bingung nih mamanya. Kalau dokternya hari ini lihat acara Bengkel Hati sih enggak apa-apa. Oh iya iya habis habis itu keputihan, keputihan terus menerus padahal hanya peradangan. Nanti kalau dokternya enggak lihat acara Bengkel Hati langsung bilang ini keputusan udah berapa hari nih. Ini udah dua bulan. Wah ini pasti ada kanker nih. Duh, malah takut lagi. <guluh> Jadi coba Bu Umi. Jangan jengkel sama Bapak. Nyantai aja. Kalau Bapak datang mau main ke rumah temen. Ikut aja apa-apa. Bapak. Ikut. Gitu. <guluh> gak apa-apa kok. Saya yakin gak apa-apa ya. Pasti Bapak menginginkan. Kecuali Bapak mainnya ke tempat temennya yang wanita lah. Itu Ibu pasti uh. gak diajak. Justru gak diajak. Justru diajak lah Bapak Ustaz. Ya, diajak ya Diajak Oh iya pasti diajak deh Saya minta persetujuan istri dulu uh -uh. Supaya poligami. E -e -e -e. <laughs> Jangan ya Ibu <laughs> Umi uh, Satu hal Coba mulai nanti malam Ibu Umi uh, Apa namanya uh, Rajin tahajud Mohon ampun kepada Allah Ta'ala Jika beberapa bulan ini Menyimpan jengkel sama suami Ya Menyimpan jengkel pada suami Hilangkan kejengkelan mohon ampun pada Allah Taala kemudian mohonkan ampunan kesalahan suami kemudian komunikasikan ya jadi Pak jangan main ini kan satu bulan sekali pulang bu ya tahu kan ini bapak punya kebun yang harus disiram Insyaallah nggak itu benar benar tanya sama para ustadz itu kan nanti angkat jempol oh benar itu gitu ya ibu Umi yang sabar ya mudah Mudah-mudahan nanti bapak bisa menemani ibu lebih panjang dengan rezeki yang cukup. Amin, ya? amin. Ibu Umi nggak usah marah-marah deh sama bapak, nggak usah nyimak jengkel. Mudah-mudahan ini manfaat sehingga ibu Umi disembuhkan oleh Allah Taala. Amin. Amin. amin, amin. Terima kasih Ibu Umi, salam buat keluarga. Umi berusaha di rumah jangan kemana-mana. akan kembali sesaat lagi. Telepon anda juga kami tunggu. Jangan kemana-mana, tetaplah di bengkel hati. Acara bengkel alat ini disiarkan langsung dari Masjid An Nida TPI dan uh, kali ini topik yang dibahas adalah saling komunikasi, bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar di mata Allah. Tadi sudah dibahas, tapi nanti sama-sama kita akan pelajari lagi supaya tidak justru menimbulkan kesalahan yang akhirnya melahirkan penyakit nih, Pak pemirsa. Nah kali ini uh, saya juga mau memberikan kesempatan kembali kepada jamaah yang hadir di sini untuk bertanya. Tapi saya mau minta ibu-ibunya lagi nih yang mau tanya yang mana yang ya silakan bu Monggo berdiri sebutkan nama asal dari mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Buntin dari Siranjang Cianjur uh, Maaf pak ustad saya keluhan buat ibu saya uh, udah 14 tahun di bawah pinggang panas gitu sakit. Udah dua kali ke dokter. Yang pertama bilang saraf kejepit. Yang kedua lagi asam urat gitu. Jadi saya nggak pasti jawabannya. Dikasih obatnya semu-semu. Ini panas sudah bukan... berapa bulan? 14 tahun. Empat tahun. Ya. Jadi diurut, diurut, diurut. Gak sembuh malah kalah panas gitu. Yang mana? Sekarang masih panas? Yang sebelah mana ibu? Tujuh. Oh pinggang, eh pinggul. Oh bawah pinggang ya. Oh ibu dulu sering ke orang pintar enggak dulu, pernah enggak? Dulu dulu. Sering pintar kan? Ayu inget-inget, kalau udah masuk TV bilang enggak aja. Maksudnya buat berobat gitu? Iya lah. Nggak kalau berobatnya ya. Pengaris, pengaris. Supaya rumah laku. Supaya... pernah kayak ke Ustad Ustad gitu ya, dikasih lah, air eh. minum gitu oh iya kasih di... airnya dibaca bacain bener nih bener wah kayak yang di TV dong jadinya airnya dibaca bacain <laughs> air mukjizat mah bingung air kok mukjizat ya oke okay. ibu sekarang panas ya saya mau tanya ibu pernah eh, ibu naiknya eh, kasih ibu dong nah pegang pegang boleh boleh boleh biar putrinya yang ini putrinya bener nih Iya Ibu namanya siapa namanya? Hajah Eti. Hajah Eti? Ya. Etik Marheti. Eti kok tong-tong muda, Pak Ustaz. Kan hafal-hafal dikitnya kan, enggak apa-apa. Eti siapa, Ibu? Eti Sariyati. Oh iya, benar. <laughs> Ibu Eti Sariyati. Saya mengarang-arang enggak tahu. Ibu Hajah Eti, saya mau tanya, kalau dulu sering ke kalau bilang orang pinter katanya ke Ustaz kan gitu ya oh, Iya. Bisa, Tapi juga jadi, Ustaz juga bisa pinter ya Bisa dong kalau bisa, Ustaz Bisa, bisa oke okay, dah sama aja deh Ibu, kalau Ibu Haja Eti mulai sekarang Sesuatu perbuatan yang dulu dilakukan oleh Ibu Haja Eti Ibu Haja Eti tahu atau tidak tahu Kalau itu perbuatan mustrik Mau nggak ibu meminta ampun kepada Allah Taala mulai pagi hari ini mau tidak? Ya mau, pasti Mau, kok ketawa sih Mau? Kalau ketawa ngelihat pelawakan, ya. Ini serius nih, wajah saya udah serius nih. Iya. Serius nggak sih? Ini. Kayak orang orang tua. Ini serius nih. Serius gitu. Mau ya? Ya mau. Sesuatu kalau itu musrik. Sesuatu yang dulu pernah sirik Saya tidak pernah membicarakan apa-apa Pokoknya sesuatu yang pernah muslik Dikerjakan atau sirik Mau enggak Bu Haji Aeti Minta ampun pada Allah Ta'ala mulai pagi ini Ya mau Lillahi Ta'ala Coba minta ampun pada Allah bilang apa biasanya As Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iya. Astagfirullah. Iya. Amin. Ya. Sekarang saya akan bertanya lagi sekali lagi Ibu Haja Etik. Mau tak? Kalau memang ada sesuatu ilmu atau amalan, oh ini saya jelaskan sekali ya. Ilmu atau amalan yang tidak ada tuntunan di dalam sunnah rasulullah atau Al-Quran mau enggak ilmu atau amalan ini keluar hilang tidak bereaksi di dalam tubuh ibu etik mau tidak? Mau. Lillahitakallah. Ya lillahitakallah. Amin amin amin ya rabbal alamin. Mudah mudahan ini rontok deh ibu. Amin. Saya mau tanya nih 14 tahun kira-kira kalau ibu sembuh mau sodakoh berapa nih gitunya? Punya mobil. <laughs> Punya mobil? <laughs> huh? Punya mobil? Nggak. Nggak. <laughs> oh, enggak. Oke. <Okay. laughs> saya mau tanya, sekarang gimana panasnya itu? Kalau enggak ada enggak usah dicari-cari udah. Masih, Pak Berkurang enggak dengan yang tadi atau yang ya. kemarin? Ya. Berkurang? Iya. Benar. Serius? Perkurang ya, sedikit, sedikit. sedikit mah biasanya nggak ketahuan ya. Oke. Okay. Akak mau lebih berkurangnya banyak mau? Mau sembuh pak Ista? Mau sembuh benar. Sekarang pertanyaan saya, maukah Ibu Haja Eti kalau membaca Al Qur'an niatnya hanya Lillahi Taala mau nggak? Ya, mau, Jangan membaca Al-Qur'an untuk ini, untuk jaga rumah, untuk ini, untuk ini mau enggak? Mau, Pak. Benar lillahi ta'ala ya. Ta Jadi kalau baca Quran mau ayat kursi, mau eh uh, Al-Fatihah, mau apa, pokoknya niatnya lillahi ta'ala deh, mau. Iya, mau. Benar? Benar. nih? Amin. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Ya saya doain sebentar deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon juga selama ini Ibu Siti mempunyai sesuatu amalan yang tidak sesuai dengan ajaran dalam al-sunnah dan al-quran aku mohon agar amalan tersebut engkau kuatkan ya Allah amin ya Allah amin ya Allah amin. ya Allah, ya Allah. sekarang di panasnya? Enak lagi mau eh dikit lagi dikit Saga lagi koknya belum tapi minta langsung sembuh emang ke dokter udah berapa tahun enggak sembuh-sembuh sedikit lagi sedikit lagi sedikit lagi mah minta bapak aja Pak dikit lagi dong <laughs> udah minta bapak aja mudah-mudahan manfaat ya Bu Eti terima kasih karena sehat saya ini bukan main-main nah saya ini sungguh-sungguh jadi kalau baca Quran niatnya lillahi taala ya jangan aneh-aneh Ya, ya. Mudah -mudahan. Terima kasih ya, mudahan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum selesai, so belum selesai. <laughs> <laughs> masih serius nih. Terima <laughs> <laughs> kasih Bu, salam untuk keluarga. Semudahan Mudah kembali sehat dan nggak panas lagi. Waduh, Pak Ustadz, ini soal ini Pak Ustadz yang kayak orang pinter yang tadi di alam oleh Ibu Eti itu sebenarnya yang masuk yang nggak boleh. Kita dengerin, kita datengin itu, kalau orang pinter untuk ngajarin, ngerjain PR boleh dong, Pak Ustad? Iya, makanya saya juga nggak tahu pada waktu dulu bagaimana Ibu Etik, Ibu Ajeti kan nggak tahu. Oh, makanya oke. di sini kan saya hanya doain aja, kan begitu? Oh, saya eh, kan nggak eh. baca sesuatu, saya hanya mohon pada Allah Taala. Ya Allah ini kan sudah jelas, Allah itu satu, kan begitu? Aku mohon juga Ibu Etik itu mempunyai amalan, loh amalan ini. Kemudian diteruskan Yang tidak sesuai dengan asuna dan Al-Quran Aku mohon segera engkau hilangkan Kau cabut, amin, dah selesai Kalau Luka itu ya seperti itu Kayaknya, setahu saya begitu dulu Waktu saya masih belajar pada Pak Iyai dulu Iya sih Pak Ustadz, tapi kalau amalan Yang gak boleh tuh yang Misalnya amalannya diambil dari Al-Quran, gimana Pak Ustadz? ya makanya tadi kan saya cerita kalau baca Quran niatnya lillahita'ala itu yang pentingnya kalau mau baca ayat Quran niatnya untuk menjaga rumah biar tidak kemasukan main silahkan eh masukan maling silahkan aja saya juga nggak bertanggung jawab kalau udah sakit oh itu berarti salah berarti nggak keliru berarti apa saja ya? saya nggak mau jawab kalau ada potongan ayat-ayat begitu -ayat, dikantongin gitu Bawa aja Quran malah lengkap <laughs> Oke pemirsa jangan kemana-mana Kami akan kembali saat lagi Untuk itu tetaplah bersama Bengkel Hati Ya pemirsa masih di acara Bengkel Hati Yang disiarkan langsung dari Masjid An Nida TPI. Kami persilakan Anda yang di rumah Kalau mau berinteraksi langsung dengan Nusrat Danu Menghubungi nomor telepon 8779-7000 atau 8779-8000 Dan kalau Anda bersama jamaah Bersama rombongan pengajian Bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian Mau hadir bersilaturahmi langsung Di uh, TPI ini Kami mohon untuk mengirimkan surat konfirmasi terlebih dahulu Yaitu ke nomor fax 021-840-8919 Sekali lagi nomor faxnya adalah 021-840-8919 021-840-8919 karena di sini uh, ini bukannya uh, apa namanya acara yang pakai dukun dukunan bawa air dibaca bacain puh, puh puh puh puh gitu nggak pakai gitu ya pak Ustaz ya bukan ya bukan kita hanya mengandalkan doa pada Allah aja jadi kita malah insya Allah sebenarnya ini cukup syari jadi memang kita mengandalkan doa aja jadi doa aja biasa Doa. Kalau memang amalnya cukup di hadapan Allah ya doa itu bisa dikabulkan. Nah, jadi nggak perlu nunggu sesuatu, mamanya apa ya? Saya juga bingung ya. <laughs> Saya kalau doa juga nggak pernah pakai air, bingung gitu. Saya bingung. <laughs> iya, jadi mungkin karena emang udah uh, turun rahmat dari Allah, apapun yang didaftarkan, ya Insya Allah bisa dikabulkan. Karena Allah sudah berjanji utuni astajib lakum. Nah, mohon doalah Kepadaku dan akan aku kabulkan Lu Kan sudah jelas sekali Nah doa inilah sebenarnya Yang diingin didengarkan Oleh malaikat dan disampaikan Kepada Allah kalau memang Amal seseorang ini cukup, ya doa ini pasti akan dikabulkan. Nah. Nggak usah yang aneh-aneh <tuk> itu aja. Nggak usah pakai datang ke tempat-tempat yang aneh, bu, pak, yang nggak masuk akal. Iya, iya. Kan? ini sebener-bener memohon keriduan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita terbebas dari musibah dan juga dari masalah nah ini Pak Ustadz saya yeah. mau uh, cari jamaah yang mau bertanya nih boleh saya ke belakang beli ya ke belakang? mau cari kok ke belakang gimana sih? <guluh> bukan ke toilet maksudnya ke bagian belakang oh ya. Yeah. permisi Pak Ustadz <guluh> <guluh> ke belakang bawahnya ke toilet aja Pak Ustadz uh, misi Pak saya mau ke belakang beli ya Jangan dulu numpang lewat permisi iya ibu-ibu bapak-bapak eh bapak-bapak di depan nih ibu-ibunya deh saya mau kasih kesempatan yang mau bertanya Ya mana ibu, sarung hijau boleh bu, silakan jalan ke depan bu. Ini biasanya kalau hijau-hijau ini rombongan nih. Iya, ya sebentar ya bu ya, oke. Iya, ini kalau misalnya semuanya tidak bisa tertampung, ee, nanti pada saat on air selesai kan ada acara off air. Nanti ibu-ibu bisa bertanya juga. Tapi sekarang nih ibu namanya siapa bu? Ibu Nenah, oke Ibu Nenah boleh maju lagi bu, kedekat saya bu sebelah sini bu, oke Ibu Nenah asalnya dari mana? Dari Cianjur. Dari Cianjur. Maupun Al Musaada. Al Musaada, oke silakan langsung mengangkat dan bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang mau saya tanyakan ini mengenai penderitaan, apa Bapak Bapak sendiri yang penyakitnya um, selalu beruntui-untui gitu enggak pernah ada penyembuhan udah Berapa beruntui-untui gimana ya? Jadi uh, mic-nya uh, di sini. Itu. Di sini nih. Oh uh, Iya. Yeah. Uh, yeah. yeah. Udah masuk rumah sakit, penyakitnya itu di kaki, banyak benjolan, terus katanya si benjolan itu harus dioperasi, satu bijinya 500.000. ribu uh, uh, Itu ada berapa benjolan? Banyak di kakinya. Kalau udah uh, jadi gitu parah banget dia nggak bisa jalan kaki uh, dia selalu digendong sama anak-anaknya itu oh, aneh betul. gitu penyakit apa? Gitu. Aneh? Iya. Itu ada kalau memang mau dioperasi nggak apa-apa tinggal berapa benjolan dikalikan lima ribu gitu aja. Tapi kata Wah, dokter halo, katanya uh, itu apa kalau dijalankan dioperasi katanya uh, pembiusan mungkin uh, menimbulkan kematian. Waduh, bingung jadi, terus uh, kata, kata, dokter bilang katanya itu pusatnya penyakitnya di situ di benjolan itu sampai. Bapaknya kemana sih saya melihat benjolannya? Ingin lihat saya Hah? di di ini. Bapaknya di... mana? Bapaknya kok di oh, di rumah ini, di itu. rumah lagi yeah. dengerin sekarang lagi nonton. Yang mudah-mudahan dari jarak jauh begini dari Pak Ustaz bisa menjadi obat. Itu memang sini radio. Memang <laughs> <Itu laughs> ada pemancarnya Pak Ustaz? Enggak ada. Ya kayak barusan kan keajaiban langsung hilang rasa sakitnya. <laughs> Aduh, ini bapaknya ibu atau suami? Bapak. Bapak ya? Bapak. Ini aja deh, saya akan ngasih gambaran bapaknya ibu orangnya kaku enggak sih jujur? Jujur orangnya. <tuk> kaku apa enggak, Bu? Bukan jujur apa enggak? Maksudnya kaku. Orangnya kaku enggak diem tapi kaku nah. gitu maksudnya. Oh iya, iya. iya. Pendiam tapi, <tuk> diem, tapi Pendiam tapi... tapi kalau udah ada ininya ya keras banget <tuk> Iya. Tadi <Berarti> bukan jujur. <tuk> ya sudah, Pak siapa namanya? Bapak Oman. Pak Oman. Oman apa Yaman? Oman. Nama orang kan ganti-ganti aja Oman, Yaman, Irak ya. Pak Oman Bapak Oman bin Lihanta uh, iya. Ini Pak Oman Ini ada putrinya ini tanya Tadi kakinya kenapa saya akan jawab Bapak insya Allah Beliau, Bapak termasuk memang orangnya Agak pendiam tapi kalau sudah punya keinginan Wah gitu Kaku nah Sifat itu harus dimintakan Ampunan kepada Allah Ta'ala Mohon ampun terus menerus Serius Kemudian jangan kaku lagi, mulai lebih lemah lembut, banyak senyum, iya, banyak sorotan ya, ah? Oh suka marah marahin istrinya, iya, sama iya. istrinya? Oh istrinya sama mana ibu. bu? Berapa? Ke ibu di rumah. Oh ibu, oh kok kok bilang ibu. suka marah sama istri istrinya? Iya. Sama istrinya satu. Oh, istrinya satu apa dua bu? Istri satu, tahu ibu satu? Ibu tahunya satu. S satu. Ibu, satu. Emang satu rumah. Ah, oh, ke rumah. Memang ya sudah. Rumah. Nanti... <laughs> Ibu Ibu siapa namanya, Ibu? Nenah. Ibu Nenah ini kayaknya bingung deh, ya. Ibu Nenah ini bingung, tapi nanti uh, salam buat Bapak. Bapak jangan terlalu pendiam dan jangan terlalu kaku kalau punya keinginan jangan hmm. keras juga. Banyak mohon ampun pada Allah Ta'ala Sholat lima waktu tertib Baca Quran jalan terus ya Niatnya Rindahi Ta'ala amin. amin. Kemudian sholat sunat tahajud, Banyak mohon ampun pada Allah Ta'ala Kemudian mohon Kesembuhan pada Allah ya. Mudah-mudahan kalau Bapak serius Minta ampunnya kepada Allah Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan pada Bapak Amin amin ya Allah. Darabal alamin. Darabal alamin. Terima kasih Ibu Nena Salam untuk Bapak Oman Bapak Oman di rumah, oke okay. Ya, uh, kami masih ada waktu tersisa Untuk itu kami minta pemirsa yang di rumah nih, kesempatannya nih Yang gak bisa hadir, kalau mau bertanya mungkin sudah tersambung di line telepon bengkel Hati Halo, Assalamualaikum Pak, Halo, menikmati Ya, selamat dengan Bapak siapa dari dan mana Pak? Dari Sugianto, Gunung Kidul, Melipar Bapak siapa? Bapak Sugianto, dari Gunung Kidul, Melipar Dari Gunung Kidul, Bapak Sugianto Oke, okay, monggo langsung ya. Ustadz Danu ya Pak ya Iya, makasih Ustadz Danu Iya sama-sama Pak Saya bekerja setiap pengkel hati ya. Saya keluarnya itu Kolbunya itu mudah Tersinggung gitu Ustadz Oh, gitu Karena mudah kau gitu kan Benda trauma takut gitu kan. Mudah apa? Ya trauma, takut Takut, trauma atau tersinggung saya Yang dulu-dulu ya -dulu. Gimana? Ya Ustaz Gimana, gimana Pak? Mudah takut, trauma atau tersinggung? Ini yang mana ini Di, yang benar? Ya Anupal punya dua gitu Ustaz Yang Di dua yang mana? Yang dua yang mana? Gimana-gimana? Gak dengar Pak? Apa Ustaz? Mudah apa tadi? Mudah apa? Oh, muda perasaan itu penuh gitu lho pak maaf mudah apa mudah apa nggak nggak begitu dengar pak oh mudah penuh gitu mas mudah penuh iya perasaan perasaan gitu apa perasaan yang penuh, yang penuh apanya iya Jadi, perasaan, di pera dada gitu lho, pak oh di dada sini iya aja uh, oh. maksudnya gitu aduh di sini sesak maksudnya Ya, yok ya, tetap penuh gitu perasaannya. Kok penuh lagi gitu. Sesak gitu ya, Pak no? ya. Pak Pak Suhartono diimpar. Ya, iya ya, betul, di... uh, maksud saya gitu. Ah, uh, maaf, Abang. iya, ya. uh, sesak napas maksudnya. Oh, Pak Suhartono. Pernah ke bagian kambing enggak? Pak Pudjanto dari Gunung itu. Oh, Pujianto Pernah ke bagian kambing enggak, Pak Pujianto uh, maksudnya kambing apa, Ustaz? Oh, ya sudah kambing beneran. <laughs> Dari Ngelipar ya Gunung Gedul ya, ya. Oke Pak Sugianto e, Sesaknya itu Pak Sugianto itu karena sering kalau ada masalah atau jengkel Saya tidak tahu jengkel ini entah sama istri atau sama saudara Pak Sugianto itu jarang dikomunikasikan atau jarang diceritakan Sehingga rasanya dadanya penuh Iya betul Pak hmm. Nah kalau betul Mau enggak Pak Sugianto mulai pagi hari ini belajar kalau ada masalah dengan istri atau saudara atau di pekerjaan Cobalah ceritakan sama teman yang enak yang baik Mau enggak kira-kira Pak Sugianto Mau saat makin makasih sekali saat ya Mau ya mau, mau, saat, Tadi penuh enggak ya. tadi tadi sebelum telpon kemarin ya maksudnya itu dari dalam ditekan-tekan untuk penuh gitu saat... Ustaz <gulituk> dari dalam ditekan-tekan gimana? <gulituk> ya sama perasaan itu Ustaz oh sama perasaan, ini Pak Sugianto sering ke orang bentar gak sih? iya saya cuman sering ngikutin di TPR ya ada apa itu Hikmah Pagi ada dari bentuk Ustaz bentuk Silek itu Bumi, oh, kalau yang itu kayak dilontarkan Ustaz tadi minum-minum air itu Ustaz saya sering ngikutin Sering ikut minum-minum juga? Wah wow. yeah. Sayang sekali sambungannya terputus Tapi mungkin nanti Pak Sujanto ini bisa ikut sama-sama mengamini doa ya Pak Ustet ya <laughs> oh, iya, iya, iya, iya Ada yang mau sampaikan mungkin kalau masih nonton TV yeah. Pak Sujantonya? Ini pertanyaannya tadi kan terpotong ya Saya suka minum-minum ini minum yang mana? ya. <laughs> tapi kali memang kali sama ibu yang dari Cianjur tadi suka minum-minum air putih yang di apa sih uh, saya saya saya saya tidak tahu ya komat, kemit kemit kemit kemit ibu komat, kemit. enakan kakinya sekarang ibu dari Cianjur enakan kakinya belum sodakol loh bu bu ibu malah ibu tengok Eti tengok. ibu Eti ibu aja Eti om oh malah tengok ibu <ties> lebih enakan dengan yang tadi saya ah, nggak tahu lebih enakan nggak dengan yang tadi Oh ya, alhamdulillah. alhamdulillah. alhamdulillah. Shodakohnya belum, ya, makanya ya, ya. biasanya sama banyak ustadz disuruh shodakoh biar penyakitnya sembuh itu belum nih. <laughs> Jadi ini penyakitnya kayaknya nunggu shodakoh nih ceritanya. Ya, bener -bener nih. separuh nih. Separu penyakitku pergi. <laughs> itu separuh nafasku pak ustadz, separuh jiwaku pergi. Oh, separuh jiwaku. Ya udah oke, nunggu shodakoh ya untuk pak Sugiarto. <laughs> Untuk Pak Sugianto ya nanti kita doa sama-sama karena memang kadang-kadang kita tidak tahu apa yang dimasukkan ke dalam air itu tidak tahu benar-benar benar-benar jadi kita belajarlah agak bermain karena salah satu momok dari saudara kita dokter itu kalau okay. orang yang sakit dari Indonesia itu pusing waduh ya sakit nggak sembuh sakit nggak sembuh karena sering ke orang pintar oh nah, itu pusingnya karena dokternya pusing juga ya <laughs> Tapi kalau dokternya Ustadz kali tahu ya Iya, iya. oke okay. Mudah-mudahan nanti bisa ikut doa dengan kami di segmen terakhir Dan Bengkel Hati akan kembali saat lagi Untuk itu jangan kemana-mana Di bagian akhir Bengkel Hati pada pagi hari ini Seperti biasa Mari sama-sama kita memanjutkan doa ke Ilahi Rabbi sama-sama kita mohon Ridho Allah Subhanahu Wataala agar semua usaha kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat bisa diberi kemudahan. Monggo Pausat, kami mohon untuk memimpin doa pagi hari ini. Alhamdulillah, jamaah di Masjid Anida dan juga pemirsa acara hati yang dirahmati oleh Allah. Amin. Marilah di akhir acara ini kita berdoa kepada Allah Taala dengan serius, dengan tulus, mengaminkan dengan tulusan hati mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa shahbihi ajmain Ya Allah ya Ghaffar ampunilah segala kesalahan yang kami kerjakan ya Allah dari sejak akhir balik hingga saat ini Ya Allah Ampunilah kesalahan dan dosa yang kami lakukan Dari dosa yang kecil hingga dosa yang cukup besar dihadapan Ya Allah Ya Allah Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami Kepada istri kami Kepada anak-anak kami Kepada saudara-saudara kami Kepada teman-teman kami Dan juga kepada hambamu dan makhluk yang kau ciptakan di muka bumi ini, ya Allah Ya Allah ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami. Ya Allah ampunilah dosa yang cukup besar yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami, ya Allah. Ya Allah kami juga memohon ampunilah kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh ibu dan ayah kami, ya Allah. Amin. Ya Allah alhamdulillah kau telah menitipkan iman dan taqwa dalam hati kami. Alhamdulillah, Ko telah mengizinkan kami menjalankan syariat Islam, Ya Allah. Alhamdulillah, Ko telah banyak menitipkan nikmat dan rizki kepada kami, Ya Allah. Kami memohon kepadamu, Ya Allah, jika kami banyak salah dan dosa, dan jika di antara tubuh dan badan kami ada yang sakit, Ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu ya Ghaffar. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan penyakit kami ya Allah. Dan jika di antara anak-anak kami sakit karena perbuatan kami orang tuanya yang salah di hadapanmu ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu ya Ghaffar. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan penyakit anak kami ya Allah. Amin. Dan kami memohon kepadamu, Ya Allah Jauhkanlah kami dari Quran syaitan yang kau kutub Jauhkanlah kami dari Kejengkelan dan amarah yang ada Dalam hati kami Dekatkan kami dengan kesabaran Ya Allah Dekatkan kami dengan orang-orang yang Soleh, Amin Ya Allah, Ya Razak Mudahkan kami Dalam mencari rezeki yang halal dan tohib Di muka bumi, ini. Ya Allah Agar hati kami tenang dan tentram Ya Allah Dan sebagian kami berikan di jalan Ya Allah Amin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Mudahkan kami dalam menjalani kehidupan di bumi ini Ya Allah Jauhkan kami dari sesuatu yang tidak baik pada diri kami Ya Allah Ya Allah kami mohon kepadamu Ya Allah Kami mohon agar Engkau senantiasa memberikan petunjuk dan jalan kepada kami Ya Allah Agar kami bisa istiqamah dalam menjalankan syariat Islam, Ya Allah Ya Allah, hanya lah kami menyembah dan hanya lah kami meminta pertolongan Jika kami pernah melakukan perbuatan musrik, ampuni dosa kami, Ya Allah Ampuni dosa kami, Ya Allah Ampuni dosa sirik dan musrik kami, Ya Allah, amin Ya Allah, kami adalah hambamu yang masih hina di hadapanmu, Ya Allah kami membutuhkan petunjuk dan pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Mujib agar Engkau berkenan mengabulkan doa kami. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina hasanah wa hasanah wa qina adzabannar. Demikianlah acara Bengkel Hati pada pagi hari ini. Kami mohon maaf untuk telepon yang tidak bisa terjawab, tapi jangan khawatir besok jam setengah lima Bengkel Hati akan kembali hadir memenuhi ruang anda. Saya Bayu Oktara, mohon pamit wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.